Baiklah, setelah kita sebelumnya menjelaskan perkataan mualif tentang hak waris dari saudara dari anak perempuan, saudari yang kandung, maupun saudari sebapak, maupun saudari seibu. Si sekarang mualif eh ini dikenal juga dengan istilahnya dalam ilmu waris dengan kalalah. Hak al-kalalah. Kemudian sekarang kita lanjutkan perkataan muallif. Qala -Mu al-muallif rahimahullah wa anna az-zawja lahu an-nisfu ma'a adami awladiz-zawj. War-rub'u war-rub'u ma'a wujudihim. Muallif berkata dan bagian suami adalah setengah dari harta istrinya yang meninggal Bila istri Tidak memiliki anak Tidak memiliki anak Baik dari suaminya yang itu Atau kalau dia telah bersuami sebelumnya Atau suami dari manapun Dan Kalau istri yang meninggal tersebut Memiliki anak Baik dari suaminya yang itu Ataupun suami sebelumnya Nah sudah bercerai, maka, hak suami hanya seperempat. Hak suami hanya seperempat. Sampai di sini, jelas bagi kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hak masing-masing suami istri dan tidak ada gono gini. Tidak ada gono gini, ya. Bila istri mempunyai penghasilan sendiri, atau mendapatkan hibah dari orang tuanya, atau menerima warisan, atau, Apapun bentuk harta yang dia miliki, ketika dia wafat, bila istri ini tidak memiliki anak sama sekali tidak memiliki anak, suaminya mendapatkan sepersetengah dari harta istri tersebut. Bila istri meninggalkan harta satu miliar empatannya, suami mendapatkan lima ratus juta rupiah. Dan bila istri ini memiliki anak, maka suami hanya mendapatkan seperempatnya. Dalam kasus satu miliar tadi, istri wafat dan dia meninggalkan kekayaan sebanyak satu miliar, maka suami hanya mendapatkan 250 juta rupiah. Maldiv kemudian melanjutkan, Wa an naza wujah, faakthru leha arrubu ma'adami awlad zowji, wa sumunu ma'wujudihim. Dan istri Mendapatkan bagian Baik istri satu ataupun lebih Lebihnya berapa Awas. Istrinya satu sampai lebih Atau lebih Berapa lebihnya <laughs> Lebihnya sampai empat Oh iya nah. <laughs> Mas Tena Salah Sabar Kata Mahathir Faktor Orang istri atau lebih. Lebih ini tidak boleh lebih dari 4. Ya. Kalau dikatakan dia ya istrinya 6 tapi 2 sudah meninggal sebelum itu sehingga sisanya 4. Eh. Yang sudah meninggal tadi tidak dapat atau sudah cerai, istrinya 6 empat banyaknya. Atau 4. Tapi ketika dia wafat, yang 3 sudah cerai. Sudah diceraikannya, cuma tinggal yang satu. Maka ini cuma satu istri. Ya, pada saat dia wafat Istrinya pada waktu itu berapa orang? Satu atau lebih dikata oleh malif lebihnya tidak boleh lebih dari empat. Berapa untuk jatah istri ini? ar Arrobu'u ma'adami awla di zauji. Isteri mendapatkan seperempat jika suami tidak punya anak. Ya, baik dari istrinya yang pada saat dia wafat masih jadi istrinya ataupun dari istri yang manapun sebelumnya. Seorang wafat. Dia memiliki kekayaan 2 miliar. Rupiah. Ya. Lalu dia wafat. Hmm. Istrinya sebelumnya 4. Tapi ketika dia wafat, 3 sudah diceraikan. Berarti yang berhak mendapat istri yang 1 saja pada waktu dia wafat. Ya. Berapa untuk istri ini? Kalau suaminya ini punya anak. Nah, kalau suaminya tidak punya anak. Suaminya tidak punya anak. Baik dari keempat istrinya tidak punya anak Maka Ketika dia wafat istrinya mendapatkan berapa awas, awas? 1 per 4 Dari 2 miliar tadi berarti dia dapat 500 juta rupiah ya. <tuh> Dan istri mendapatkan 1 8 Jika Ada anak Kalau ternyata suami tadi Ada seorang anak laki-laki atau perempuan maka istri mendapatkan 1/8. Kalau jumlah istrinya 2, 1/8 dibagi 2. Berarti 1/16. Dan selanjutnya. Wa anna al-umma wa anna al-umma laha as-sudus ma'a min al Awish naini, faakthra min al-ikhwati awal al-akhwati, dan bagian ibu. Sekarang bagian ibu. Dan bagian ibu sudus, yaitu separ enam. Ma'af hadi min jika yang wafat ini memiliki anak jika yang wafat ini miliki anak ibu dari yang wafat ya mendapat 1/6 jika yang wafat ini memiliki seorang anak awithnaini fa aktsara min al ikhwati aw al tidak ada anak yang wafat tidak ada anak tetapi yang wafat ini memiliki saudara jumlahnya Dua orang atau lebih Baik saudara laki-laki Ataupun saudara perempuan ya. Dalam kasus ini Ibu mendapatkan berapa? Seper enam Dan ibu mendapatkan waris Sepertiga dari harta anak Jika Anak ini Tidak memiliki anak lagi Artinya tidak ada cucu Dari si ibu tadi Si nenek tadi Maka si nenek mendapatkan ha, sepertiga. Atau tidak ada dua orang saudara atau saudari uh, dari si mayat. Maka ibu mendapatkan sepertiga. وَأَنَّ لَهَا fi الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ اَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ dan hak waris ibu itu sepertiga dari sisa kalau tadi berapa hak ibu? kalau tidak ada uh, anak yang meninggal tidak ada anak atau tidak ada saudara dua atau lebih atau saudari maka ibu mendapatkan sepertiga ini kasusnya sepertiga dari sisa ini adalah merupakan ijtihad dari ya. yang ijtiyatnya ini disetujui oleh para ulama pada waktu itu sampai ke masa sekarang dengan makan ijma' ini. Dikenal kasus ini dengan omariyatein. Kasus omariyatein. Bentuknya adalah dalam kasus zauj wa abawaini au zaujah wa abawaini Bila seorang istri wafat dia meninggalkan ahli waris orang suami dan kedua orang tua. Ya. Seorang wanita, seorang istri wafat. Ahli warisnya tidak dia tidak ada anak, dia hanya ada suami. Nah. Kemudian ada suami, ada ibu. Ya. Istri ini memiliki ibu dan memiliki bapak. Dalam kasus ini, ibu hak ibu sepertiga dari sisa bukan sepertiga dari keseluruhan. Nanti kita jelaskan. Kasusnya nanti akan dijelaskan Ustaz Fawaz itu di selebri insyaallah taala. Au zaujah wa Atau dalam kasus seorang laki-laki, seorang suami wafat. Suami wafat, ahli warisnya adalah seorang istri dan kedua orang tuanya. Ini Orang tua siapa ini? Orang tua suah suami. Ada bapak dan ibu Maka setelah dibagi untuk istri, ibu mendapat sepertiga. Tolong dikerjakan Ustaz Awas. Tolong dibantu? Dalam seorang suami wafat, seorang istri wafat, ahli warisnya suami dan kedua orang tuanya. Di bawah Ustaz, sini di Bapak ya. Suami Suami berapa jumlahnya, Ustaz? Satu atau dua? Tidak <laughs> <Nggak> mungkin suami. <laughs> Kalau itu sini mungkin. Suami. Ini tidak perlu satu. Terus. Ibu dan bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Bapak bawah lagi ibu. Bisa anda mengerjainya. Coba. Suami dapat berapa? Tadi dapat berapa suami? Dan... Okay. Huh? Uh, nus. La, nus Setengah ha. Bapak berapa? Ibu-ibu tadi berapa? Ya, dulu. Tidak ada anak kan sekarang? Seperti 3 okay. kan ya? Ha. Bapak kan sisa Kerana asobah di sini okay. Dalam kasus seperti ini Kalau kita kerjakan seperti ini Maka bapak dapat berapa ini sekarang? Sisanya berapa? Bisa samakan penyebutnya, saya setengah dengan seper tiga, enam kan? Enam. Terus ke kanan, enam, enam, tiga per enam ini dua per enam, tinggal sisa berapa? Satu per enam, miskin, <laughs> satu per enam. Ah, satu per enam, hadir atau tidak ini? Kalau kita bagi seperti itu, maka bapak cuma dapat seper enam, ibu seper tiga. Karena siapa yang banyak dalam kasus ini yang lima waris? Ibu, ibu dua bagian, dua per enam, bapak satu per enam. Maka oleh itu karena itu Umar mengatakan tidak. Allah mengatakan, "Hanya sulus dari umi sulus, ibu mendapat seper tiga." Dalam kasus ini kata Umar kata Omar, ibu mendapat seper tiga juga, tapi seper tiga dari sisa. Bisa Sarwawas masih ingat? atau saya bantu yeah. mengerjakan. Uh, sebentar. So. Ya. Yeah. Dalam kasus seperti ini, harusnya kan seperti ini kan? Ya. Yeah. Tetapi dalam kasus ini maka ini tidak benar. Karena Bapak dapat setengah dari perempuan istrinya. Ya, yeah. dan ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Tadi dalam firman Allah suami dapat setengah kalau tidak ada anak, kalau ada anak 1/4. Istri dapat seperempat. Berarti istri dan suami satu banding dua. Kalau tidak ada anak. Kalau ada anak seperempat delapan. Semua. Ya. Ini tidak mungkin. Oleh kerana itu Umar mengatakan ibu dapat sepertiga. Tapi sepertiga sisa. Suami. Setengah. Ya. Bapak. Tambah ibu. Dibagi dua. Setengah. Ya. Setengah ini akan dibagi tiga, karena liza kari mister hasilan saya ini, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, berarti akan dibagi, dibagi tiga, dua milik bapak satu milik ibu. Ya. Tetap enam juga berarti, ya. tiga dengan dua kan enam, berarti untuk suami tetap suami tidak akan berubah. Enam, suami, tiga per enam. Tiga dikali dua. Enam, satu per tiga, enam. Kemudian, untuk bapak, untuk ibu, kan sisanya tiga per enam lagi kan ya? Tiga hm? per enam. Untuk ibu, seluruh-seluruh bahagi. Sepertiga dari sisa. Sepertiga dari tiga per enam, satu. Satu per enam, Ikatannya sudah paham. Untuk bapak sisanya berarti 2/6. Ketika ini betul bahwa bapak mendapatkan 2 bagian, ibu mendapat 1 bagian. Berarti pembagiannya suami dapat 3, apa dapat 2, istri dapat 1. Alhamdulillah Mau ngkhotab ini. Jadi matematika ternyata kemarin. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Satwas bisa dibantu atau saya aja yang ngerjain. Jelas ini? Kasus nah, yang kedua. Saya dicatat ini. Boleh dicatat dulu, silahkan catat dulu. Jelas pendengar? ini catat silahkan Pendengar enggak mungkin catat. Penonton mungkin apa. Baik, kita lanjutkan. Sudah dicatat. Jelas tulisannya? Kita lanjutkan. <tuh> Sekarang dalam kasus yang wafat adalah suami. Suami wafat. Anjwalisnya berarti istri, istri dapat berapa kata tadi kita jelaskan lima life, tidak ada anak, tidak ada anak, dapat berapa seperempat, se ya. ibu ada berapa, tidak ada anak, tidak ada anak syekh, seperti ya, sisanya bapak ada berapa bapa di sini, ya. kalau kita ya. yang seperti biasa bukan nomor rentan ada berapa sisanya? Hmm? dan ini kan 1 per 12 kan ya 12 4, 3 nah, kemudian sini 4 berapa sisanya nah, 7 berapa sisanya 5 5 kan ya 5 ya. 5 5 dengan 4 perbanding ini tidak ada yang ada dalam dalam muharis sama bapak dan ibu atau 1/6 atau 2 banding 1. Maka Umar mengambil ketentuan ini juga problem setelahnya kaum muslimin bahwa di sini ibu juga mendapatkan sulusul baqi seperti 1/3 dari sisa. Dalam kasus ini istri 1/4 Jadi sisa per 4. Bapak Ibu sisa. Ibu dapat 1/3 dari sisa. <kuh> ya. Kalau dibagi 4, kan 1/4 begitu ya, bagi 4 ya. Hah, lawas. 4 di sini 1, sisanya berapa? Sisa dari empat, berapa? Satu. Tiga kan ya? Tiga ini, ibu dapat sepertiga dari sisa. Sepertiga dari tiga? Satu. Berarti bapak dapat? Dua. Itu tetap satu banding dua. Nah, satu banding dua. Ini istiad umar. Kalau tidak istiad umar, maka seperti ini yang terjadi. Dan ini salah tidak satupun ulama Islam, kaum Muslimin yang mengatakan seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Umar Khattab dinamakan dengan kasusnya. Ini kenapa? Umar dinamakan dengan Umar karena kasus itu terjadi setelah di masa Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan seperti ini sebagianannya. Ini dinamakan dengan Umar Umariyatin. Dua kasus ini adalah isma' hadits dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ingin kita lanjutkan kanan atau kita buka tanya jawab? Masih ada waktu saat tanya jawab makin set kita lebih Terluas lagi untuk tanya jawab. Untuk pendengar atau pemirsa yang akan bertanya eh, di kesempatan pagi hari ini, kami kembali buka untuk sesi interaktif di eh, 0218236543. Silakan atau di pesan singkat 081317776543. Baik, kami coba siapa yang pertama dari pendengar pemirsa via telepon. Iya, halo. <tuh> Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan dari mana Pak? Silakan. Dengan Yusuf di Gorontalo Pak Yusuf, nah, Silakan, Pak ke pertanyaannya iya. Pak Syukran, Ustadz Barakallahu Iya, Saya mau tanya Ustadz mengenai uh, waris Ini ada dua pertanyaan mohon maaf Dan ini adalah titipan pertanyaan dari teman Masya Allah. Yang <laughs> pertama Ada pasangan suami istri yeah. Pasangan suami istri tersebut Tidak mempunyai anak mm. Kemudian pasangan suami istri ini Mengadopsi anak mm. Nah Kemudian Si istri meninggal dunia Dan si suami uh, Akan memberikan waris Kepada anak yang diadopsi tersebut Sementara istri dan suami ini masing-masing mempunyai harta. Jadi itu pertanyaan pertama Ustadz. Muda -muda yang wafat istrinya ya? Hmm. Yang wafat istrinya Pak Yusuf? Mohon maaf suaranya tidak terdengar di telepon ini. Oh, Ustadz. oh iya, baik, baik, baik. Uh, nanti kita cek uh, secara teknis. Uh, tadi yang uh, yang wafat istrinya, istrinya kan, ya? ya, Pak Yusuf oh, ya, baik. Baik, itu yang pertama. Mungkin yang kedua, Pak Yusuf? Iya, yang kedua. Uh, ada teman saya. Beliau memiliki, nah maksudnya begini, teman saya kakek dan neneknya, kemudian yang meninggal ini kakeknya. Hmm. Jadi tersisa neneknya. Kemudian nenek dari teman saya ini Mempunyai tujuh orang anak. Kemudian hmm. uh, tujuh Pak orang Yusuf. anak ini masing-masing pa... empat laki-laki, uh, Pak Yusuf, dan tiga wanita. Kemudian si kakek yang meninggal ini meninggalkan harta berupa tanah. Hello. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pembagiannya? Apakah berupa tanah atau diuangkan? Mudah-mudahan jelas, Ustaz. Belum jelas, Pak Yusuf. Bon. Pak Yusuf halo halo Mungkin, uh, terputus ya uh, Pak Yusuf masih masih ya halo Pak Yusuf masih uh, Tidak bisa bisa ya, ya. Pak, nah, Pak Yusuf bisa menyimak dengan baik Pak Yusuf Saya bisa menyimak melalui televisi Pak. Oh iya. Kalau oh, saya iya. mendekat. <laughs> <lagi>. <laughs> Bapak, ada sedikit ah, di Yang kasus yang kedua. Kakek wafat tadi. Ahli warisnya nenek. Istrinya dia berhatikan ya. Kemudian anak berapa orang? Tujuh tadi. Ya jadi ahli warisnya nenek. Hmm. Kemudian nenek tersebut. Memiliki tujuh orang anak. Ini anak dari suaminya tadi, kakek tadi? Tiga wanita. Anak dari kakek. Oh iya, ya. betul ya. Warisanya tanah, apakah Oke, diuangkan atau boleh tanah dibagi? Jadi teman ini cucunya. Jadi katanya kakeknya Hah? ini memiliki tujuh orang anak termasuk bapaknya gitu. Oh betul ya. Jadi semuanya masih hidup? Empat laki-laki dengan tiga wanita ini masih hidup semuanya? Iya, iya. Masih hidup. Artinya bapak dari teman ini masih hidup kan ya? Baik. Iya, betul. Bapak baik. dari teman masih hidup. baik.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 suaminya memberikan waris kepada anak angkat. Maka ini pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala membatalkan atabanni. At membatalkan pengangkatan anak. Pengadopsian anak yang menetapkan nasab anak ke nasab orang tua angkatnya. Maka dia bertakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam khusus Zaid bin Thabit, Zaid bin eh Zaid bin Harithah, maaf, Zaid bin Harithah. Ketika kasus pengangkatan anak adopsi anak ini dilakukan oleh orang jahili, Rasulullah juga melakukannya. Ya? Dan beliau angkat Zaid bin Harithah. Tapi kemudian Allah membatalkan pengangkatan adopsi anak yang menasabkan kepada diri tersebut sehingga Batal hukumnya Dan batal warisannya ya. Anak ini statusnya anak orang lain Maka tindakan suami Dengan memberikan hak Kepada anak angkat Sebagai anak Atas warisan Maka ini sebuah kezaliman Ini sebuah kezaliman Berikanlah Harta istri tadi Untuk suami dapat Berarti setengah sisanya untuk kerabat istri Bila istri memiliki bapak atau ibu untuk mereka Kalau sudah tidak ada, ada saudara kandung Ada saudara-saudara kandung untuk mereka sisanya Bagaimana dijelaskan dalam ilmu waris Ini jawaban untuk Pak Yusuf dari Korontalo tentang pertanyaan yang pertama Pertanyaan kedua, seseorang wafat Dia memiliki ahli warisnya satu istri dan empat anak dan tujuh anak laki-laki yaitu empat laki-laki tiga wanita istri anak ya istri istri anak laki empat anak perempuan tiga ya untuk istri adalah seper Delapan. Sisanya 7 per 8 ya. Berarti sini 1 Kemudian 7 per 8 Untuk anak-anak Anak laki-laki -anak. anak ini Karena 4 kali 2 Masing-masing mendapatkan 2 bagi, berarti 8 Kemudian tambah dengan 3 Sama dengan 11 11 7 dibagi 11 kan tidak bisa maka 11 dikalikan dengan 8 sama dengan 8, 8. Untuk istri mendapat 11 per 8, 8. Untuk anak laki-laki mendapatkan, anak-anak mendapatkan 77 uh, 7, 7, 7 dengan 2 banding 1. Yaitu anak laki-laki mendapatkan 14, 14, 14 per 8, 8 yang perempuan mendapatkan 7 7 7/88 7/88. Bila ini berbentuk tanah, tinggal tanah ini dibagi 88 bagian. Ya. Dibagilah 8 bagian. Kalau mereka ingin uangkan, dibagi masing-masing haknya sesuai dengan pembagian syar'i ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam Al-Qur'an tentang cara bagi pembagian waris. Jelas atwas? Baik. Izaklah heran. Demikian untuk Pak Yusuf di Gorontalo. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan 0218236543. Baik, kami coba sapa. Ya, halo. Asalamualaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mana, Bu? Dengan Ibu Sri di Gorontalo. Ya, alhamdulillah di Gorontalo kembali. Bisa menyimak via telepon uh, suaranya, Bu, ya? Baik. Iya, baik. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Merdanala. Assalamualaikum. Uh, begini Ustadz, uh, uh, saya punya nenek. Nenek saya punya adik, punya adik sudah meninggal. Tidak punya istri, uh, istrinya juga sudah meninggal. Anaknya juga sudah meninggal. Kemudian uh, adik dari nenek saya ini meninggalkan harta berupa uang. Tidak banyak, Ustaz. Nah, eh, uang, kami musyawarah ketika beliau sudah meninggal, katanya ada dari sepupu saya, ada wasiat dari kakek saya sebelum meninggal, uang yang dia tinggalkan ini untuk badal hajinya, kemudian yang lain eh, untuk ke, disumbangkan ke masjid-masjid. Itu gimana, Ustaz? Ya. Nah, yang kedua, Ustaz, kami ahli wa, kak, kami ahli waris, ya kami yang kedua ini kami ahli waris banyak Ustad, kakek nenek saya sudah meninggal, orang-orang tua kami sudah meninggal, jadi tinggal cucu-cucu. Kemudian kakek dan nenek kami ini meninggalkan alhamdulillah begitu banyak warisan tanah. Sebentar, Ketika... meninggal baru kakeknya kan, neneknya belum. Eh, begini Ustad, yang cerita tadi satu. Oh ini cerita pertanyaan kedua ibu. Ya, yang, yang kedua, pertanyaan ah, tawar, yang tawar, kedua. Saya... <laughs> Tanya. Kakek, nah, kakek dan nenek saya sudah meninggal. Ya. Punya anak empat orang-orang tua kami hmm. sudah meninggal juga Ustad. Ya. Jadi tinggal cucu-cucunya. Ah, empat ini semua sudah meninggal? Sudah meninggal Ustad. Nah, nah tinggal cucu-cucunya kami ini. Tapi yang harta waris kakek nenek saya belum dibagi. Belum Ustaz, nah, sebentar -sebentar. ketika sebentar. kakek dan nenek saya sudah meninggal Ibu Sri, sebentar ya. Siapa yang dulu meninggal? Anak-anaknya atau kakek nenek tadi? Kakek dulu, baru nenek Setelah itu baru anak-anak? Baru anak-anaknya Belum dibagi semangat sampai sekarang? belum di, uh, Setelah anak-anaknya meninggal ini, kami bermusyawarah Bahwa uh, Musyawarah warisanya... itu untuk membaginya? Untuk membaginya Ustaz Ya Allah ini menzalimi ibu. Tapi kalau terlalu masyafah, sudah terjadi mau apa boleh buat. Harus seorang ya, stok, meninggal langsung dibagi warisan. Ia adalah kami warisnya. tidak tahu. Ia ya, tidak apa -apa. tahu. Ustaz. Kemudian kami bermusyawarah uh -huh. membaginya. Yeah. Karena kami tidak tahu juga membagi secara syar'i yeah. sehingga itu membaginya tu uh, ada yang minta ini, ada yang minta ini untuk diridoi oh, yeah. supaya ikhlas. Yeah. Yang lainnya dibagi. Yeah. Kemudian saya mau tanah dibagi... yang ini, udah kami redo ambil, begitu? Iya, Ustaz. Ya, terus. Kemudian ada beberapa tanah yang begitu besar, yeah. maunya dibagi sama rata, Ustaz. Iya, yeah, terus. Anak nenek, anak nenek saya ini, uh, tiga laki-laki, satu perempuan. Iya. Yeah. Kemudian itu bagaimana ustaz sedangkan ada yang sudah minta ridho tanah ini minta ridho tanah ini diikhlaskan kami juga ikhlas waktu itu Ibu Sri Iya ustaz ini mungkin agak panjang pertanyaannya kita jawab yang nomor satu dulu ya Iya baik ustaz baik dulu. Ibu tetap di telepon nanti kalau tele dibutuhkan bisa nah. baik ustaz Pertanyaan pertama tentang seseorang meninggal dan dia memiliki saudari yaitu nenek ya, ya Dia meninggalkan sejumlah uang dan dia tidak memiliki Istri dan anak sudah wafat duluan begitu kan ya Iya Ustaz yeah. uh, Kemudian dia berwasiat Iya Ustaz Wasiatnya untuk agar uang peninggalan ini Untuk dihaji, untuk haji dan untuk masjid Iya Ustaz Yang untuk haji Itu wajib dikeluarkan kalau dia belum haji Dia belum haji yang tadi Belum haji Ustaz eh, Belum ya haji Maka keluarkan berapa biaya haji Bila ada keluarga ya. yang sudah Sudah belnah berhaji minta dia untuk membadalkan orang tua ini. Tapi mungkin ya. sekarang kasusnya tidak gampang karena kuota haji susah. Maka ya. ada cara lain kalau ada saudara atau saudari atau tetangga yang siqah, yang baik, yang bisa dipercaya yang tinggal di tanah suci atau di sekitarnya ya. di Saudi Arabia mudah bagi mereka untuk melakukan ibadah haji ya dan biayanya perlu dikecil. Ya. Biayanya. Sudah saya sudah hubungi yang di uh, saudara kami yang ada di Madinah, Ustaz. Alhamdulillah. Uh, berikan untuk dia uang ya, Kamu tolong Hajikan atas nama uh, Kakek kami ini iya. ya, Dan biayanya kami menanggung Namanya iya. sekitar 5.000 real atau 6.000 real, nih uangnya Sisanya Sisanya Berapa sisa dari ini Maka wasiat kakek untuk masjid ya, Adik dari nenek tadi Itu hanya boleh sepertiga Sepertiga, Ustaz, ya. Ustaz. Dua per tiganya dibagikan kepada ahli waris. Dua per tiga, ahli waris. Ustaz. Dua per tiga dibagi kepada ahli waris. Iya Ustaz. Iya. Jum... Dua... Ahli warisnya siapa aja Ibu? Eh, anak istri sudah meninggal. Anak istri sudah meninggal. Dia tidak punya ahli waris lagi Ustaz. Kecuali nenek tadi. Eh, eh, nenek, kak, nenek kak. Itu nenek saya Ustaz. Sudah. Kakak dari kakak. Kakak dari yang kakek yang sudah meninggal ini. Iya. Ya. Ya, ketika kakek ini meninggal, nenek ini masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal duluan, Ustaz. Saya oh. meninggal duluan, Ustad. Tidak ada saudari berarti? Tidak ada saudari. Tidak ada anak laki-laki? Kami tidak ada lagi, Ustaz. Sebentar. Anak laki-lakinya punya anak atau tidak? Eh, anak laki tidak punya lagi, Ustaz. Tidak. Jadi kakek saya ini anak paling bungsu sudah meninggal, jadi sudah nggak ada lagi alih warisnya, Ustaz. Tinggal kami ini anak dari kakaknya, cucu dari kakaknya, kakek hmm. ini, Ustaz? Dawid al-Raham bisa mendapatkannya, menurut sebagian pendapat para ulama, Tapi menurut pendapat ulama yang lain dan ulama syafiqnya, umpamanya mereka mengatakan tidak diberikan kepada betul mal, yaitu untuk kepentingan kaum muslimin, boleh. Ya, dua per tiganya. Maka oh. diberikan ke masjid seluruhnya, insya tidak ada masalah. Kalau dilihat bahwa untuk memperolehkan masjid di daerah itu lebih penting, tapi kalau ada umpamanya, perbaikan jalan atau jembatan yang tidak uh, apa tidak tercover atau tidak tertutupi oleh negara maka boleh diperbaiki itu. Bye. Baik Buset. Kasus yang kedua Ibu, maaf ya. Ibu mungkin teleponnya agak lama, pulsanya agak lama, nggak nggak ya. malas ya, apa apa bu ya. Baik. Ya, Kemudian kasus yang kedua itu kakek Ibu langsung kan ya yang wafat sekarang? Iya Buset. Iya Buset. Iya. Anak laki-laki berapa orang? Tiga orang Ustadz Anak perempuan satu orang Satu orang Ustadz Yang meninggal siapa? Yang meninggal. Kakek meninggal semuanya Kakek nenek kemudian anak Kakeknya duluan sudah meninggal yeah. Kemudian nenek Kemudian anak-anaknya mengikuti Ustadz Yang meninggal duluan adalah kakek? Kakek Ustadz Setelah itu nenek? Setelah itu beda sekitar 30 tahun kakek Eh nenek nenek nenek 30 tahun nenek Kemudian yang anak-anaknya Setelah... kapan wafatnya? Wafatnya itu... Uh... Ada yang setelah meninggal duluan terus beda 5-6 tahun meninggal lagi meninggal lagi hmm. gitu. Star. Ini mungkin agak repot ya bu Kebagian ya, warisnya ya. karena ini uh, kita bagi waris satu persatu dulu waris kakek berapa ya, ya. kemudian dibagi untuk istrinya karena istrinya dia masih hidup kan waktu dia meninggal ya, Nenek Star. ya kemudian ya, untuk ya. anak-anaknya semua masih hidup kan Ketika kakek meninggalkan ya. Iya Ustaz Dibagi iya, Ustaz. dulu Kemudian nanti siapa lagi meninggal Nenek bagi yang meninggal ya. iya, Ustaz. Nenek meninggal Dibagi dibagi lagi kepada anak-anaknya Kemudian anak yang pertama meninggal Atau yang mana dulu meninggal di, Kepada ahli-ahli warisnya selanjutnya Ya Ustaz Kalau sudah sudah terlanjur begini Ustaz bagaimana Ustaz solusinya Ustaz? Bisa insya Allah <laughs> Bisa mudah insya Allah Ustaz Mungkin ibu datang ke pengadilan agama yang ya, terdekat, Ustaz. sampaikan ya, kasusnya. Ia ya, Ustaz. Ya, staf saya sih gratis, Ustaz. saya untuk ini konsultasi ini. Ya, uh, sampaikan kasusnya kepada mereka, biar mereka bantu. Ya, mereka alhamdulillah membantu ibu membagi warisan. Be uh, begini Ustaz, masalahnya hmm. uh, tidak semua mengerti sunnah Ustaz. Kepengadilan ya, agama ibu, ke pengadilan Iya ada... Ustaz, Aha. kami waktu itu Sudah pernah ke pengadilan agama Ketika Ayo. masih ada om saya Ustaz ya. Masih om saya yang terakhir, yang paling bungsu Masih ya. hidup Tapi memang ada sedikit persoalan keluarga ya. Beliau sudah menjual-jual tanpa Pengetahuan kami uh -huh. Dan Akhirnya setelah beliau meninggal Karena anak-anaknya sudah merasa bersalah Karena sudah menjolimi kami yang lain, akhirnya dibagi secara rata, Ustaz. Hmm. Memang ketika masih ada nenek saya, om saya yang paling bungsu ini sudah mulai menjual, Ustaz, tanpa sepengetahuan nenek saya. Hmm. Nah, setelah karena om saya ini termasuk yang disegani, ditakuti dari keluarga saya, tidak mau berbicara yang lain, mending diam, gitu, Ustaz. Iya, yeah. dan dia sudah wafat sekarang. Sekarang, karena beliau sudah wafat, anaknya bilang, ayo kita musyawarah. Ya. Karena mereka takut uh, sudah sekian lama ini masalah terpendam ya. oleh keluarganya, Ustaz. Uh, Ibu tidak ada masalah, ya. Ibu kan keluarga yang lain ingin mengikhlaskan juga kan Om ini kan ya? Iya Ustaz. Iya ya, Ustaz. Maka tinggal datang ke pengajian agama, ya, ya atau kepada Ustaz yang terdekat dengan Nuri tidak ada pembagian syarinya. Kemudian ya, jelaskan pembagian masing-masing. Ya. A, B sekian pembagian-pembagiannya. Anda sudah terjual oleh yang Om tadi. Kalau ba halalil bag duku bagbo, Rasulullah mengatakan hendaklah sebagian menghalalkan. Andai ummahnya hak keluarga ibu termakan oleh ya, okay. Om tadi, maka ya. tinggal dia halalkan ya, okay. haknya saya yang termakan saya halalkan hak yang termakan ya. terhalalkan. Setelah dijelaskan hak dan uh, uh, bagian masing-masing. Sehingga dengan demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semuanya. Wabilahi taufik ibu Sri. Terima kasih. Untuk Taufik Falare yang Ibu Sri. Asalamualaikum Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sri dan juga Ustaz atas uh, jawaban dan nasihatnya. Kita uh, uh, masih tersisa beberapa menit ke depan Ustaz. Ada 10 atau uh, lebih sedikit ke depan dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari Bulina di Bekasi yang bertanya. Ustaz, uh, jika suami meninggal, kemudian harta suami uh, tersebut bagaimanakah untuk pembagian jika punya eh, dua istri satu. Apakah antara istri satu dan dua sama pembagiannya? Kemudian bagaimana pula dengan anak-anaknya? Apakah juga pembagiannya sama? Lainnya nah. uh, bagus sekali. Dia seorang suami wafat dan dia memiliki dua orang istri. Bagaimana cara pembagiannya? Ya. Cara pembagiannya? Kalau ada kasus, antum di sini satu. <laughs> satu yang tertulis. Atau? <laughs> Maksud saya. <laughs> Uh, bila pembagian anak dan istri sama. Bila dapat 1/8, 1/8 dibagi 2. Berarti masing-masing 1/16. Dan untuk anak pun sama. Baik anak istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat, ya. dan seterusnya. Ya. Maka hak waris mereka sama semuanya. Dari istri pertama umpamanya ada anak laki-laki 2, -laki perempuan 1. Dari istri kedua ada anak perempuan dua laki-laki satu. Berarti semuanya dianggap anak laki-laki tiga, perempuan tiga. Sama statusnya dalam waris. Oh, Terima kasih atas jawabannya. Kita angkat dari pesan singkat yang tidak menyebutkan nama. E, ibu bapak kami meninggalkan warisan berupa rumah yang telah dijual seharga 240 juta. E, ibu meninggalkan empat orang anak perempuan. Sebentar, sebentar kasusnya nah, bagaimana? Ya. Ibu bapak kami meninggalkan warisan rumah yang telah dijual seharga 240 juta Ini belum di, sudah dijual loh, rumah iya, sudah dijual Uangnya 240 uh, juta Iya Terus. Kemudian ibu meninggalkan 4 orang anak perempuan Ibu bapak gak meninggalkan apa-apa? Uh, Tama tidak, kali ya? Iya tidak dijelaskan di sini. Anak berapa? Anak 4 uh, perempuan yeah. Kemudian uh, ibu laki. punya Anak laki-laki gak ada? Tidak, tidak disebutkan di sini. Terus, Ibu punya lima orang adik perempuan. Lima adik perempuan. Laki-laki tidak ada, tidak ada. Oh ada nih, dua orang adik laki-laki ini set. Dua. Ya. Dan satu kakak perempuan. Oh, tadi lima. Adik. Tetapi lain ibu ini set. Satu orang kakak perempuan lain ibu begitu. Mohon penjelasan dari pembangkang. Eh, satu kakak ini. perempuan dari lain ibu. Dan ibu satu berapa berarti? Ya. Mohon penjelasannya ya. Bisa untuk kerjakan setuah Nanti, <laughs> nanti hal ini ibu. Masya Allah Jok, Kita kerjakan Anak perempuan Bila jumlahnya dua atau lebih Mendapatkan berapa? Berhasil awas Dua per tiga hmm. Kemudian Adik laki Lima adik perempuan Dua adik laki Tiga saudari sebapa, yang kandung ini mendapatkan asobah sisanya. Bertiga saudari sebapa tidak mendapat apa-apa, karena sudah habis sisanya diambil oleh adik perempuan dengan adik laki-laki asobah. Bisa dibagi sekarang kita ingin lanjutkan pembagiannya, atau kita tulis? Tolong dibantu sebawas, Bisa atau saya saja? Tentunya saya saja. Allah, baik hati, ya Allah. Mau sbaik hanti mulia. Saya diberi kesempatan yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli warisnya siapa tadi? Anak perempuan empat. Hah? empat anak perempuan ada berapa? Rasul dua, Fawas 2/3. Dua 3. Kemudian lima saudari Saudari perempuan kan ya? ya Kandung kalau ini kan ya Dua Saudari Saudara Laki-laki Kandung Ada ya. Adapun Satu saudari sebapak Tidak dapat karena ini asobah sudah sisa Ini sisa Dua per tiga berarti sisanya Sepertiga habis hartanya sudah Dibagi Tiga Dua, satu. Dua dibagi empat kan tidak bisa. Bentar hmm? dulu. Kemudian, uh, ini saudari lima dengan saudara dua, berarti sini empat. Sembilan berarti. Satu bagi sembilan juga tidak bisa. Ya kan? Sembilan dengan empat, kita kalikan. Panjang jadi. Sembilan <tuh> <tuh> dengan empat, untuk kita samakan pembagiannya uh, Sembilan kali empat. Yang kerempat berapa, Ustaz? 36 kayaknya ya? Yeah. Betul, 36 atau kayaknya? Yeah. Huh? 36. Berarti 36 dikali dengan 3. Berapa 36 dikali 3? Dikali 3. 118 atau 118? Hah? 108? Hati-hati huh? salah. nih. kalau salah, zalimi orang. <laughs> 108. Hah? 108. 148. 108 berarti kita Samakan penyebutnya Yang 4 ini 108 Yang di sini 4 orang anak 2 per 3 2 per 3 kan ya 36 dikali 3 36 berarti dikali 2 Untuk jatah Yang si anak perempuan 36 dikali 2 berapa 72 ya Huh? 72 72 dibagi 4 salah masing-masing berarti 72 dibagi 4 apa hati-hati uh, <laughs> <salah. laughs> kalau berikan bisikan yang betul bisikan <laughs> salah huh? 18 18 18 18 18 per 108 oke huh? Alhamdulillah, sebesar 8 masing-masing anak perempuan. Hmm. Sisanya, sisanya berapa ini? Tiga, sisanya berapa? 36 kan sisanya? Ya. 36 ya. dibagi 9. Dibagi, ah? dibagi untuk 5 dan 2. 36 dibagi 9. Berapa 36 dibagi 9? 4. 4. 4, kan saudari 1, berarti saudari mendapat 4, 4, 5. 4, 4, 4. Saudara, kan 2 bagian. Berarti mendapatkan 8, 8. 3, 6 ini. Hah? Dia 3, 6. Betul? Betul 3, 6. Betul 3, 6. Selesai sudah dibagi hartanya 108, bagi 108 anak perempuan masing-masing mendapatkan 14, 18 per 108. Saudari ya, mendapatkan 4 per 108. Saudara kandung mendapatkan 8 per 108. Jelas. Nanti. Alhamdulillah. Nanti. 6. Masih ada terus waktu ses. Atau Sepertinya cukup selesai Karena <laughs> ini 10 menit satu kasus <laughs> Baik uh, Pertanyaan <laughs> tadi, pertanyaan penutup Untuk di pertemuan kita di kesempatan uh, Pagi hari ini uh, Mungkin ada kesimpulan akhir Atau penutup yeah. Kesimpulan akhir dan penutup Dari kasus yang, beberapa kasus tadi yang uh, Kita lihat terjadi Ini menunjukkan Bahwasannya uh, Kekhilafan kita ketidaktawan kita akan agama Allah Subhanahu wa taala terutama dalam waris ini bukan berarti kita seenaknya bagi waris. Ya udah kita rapat saja musyawarahnya seenaknya. Jangan ya, akhir. Jangan. Ya. Jelaskan dulu syariat Allah. Ya, Anda tanyakan kepada ustaz atau tanyakan kepada lembaga. Ya, minta mereka bagiin waris dan as kertas saja dulu draftnya. Kemudian sepakati, kalau setelah disepakati hak masing-masing baru bisa saling beredokan. Kalau belum tahu haknya kan enak saja sudah share redoh aja berapa aja. Yeah. Kalau tahu ternyata haknya dia dua per tiga, dua per tiga ada satu miliar, sudah hmm. sembilan juta, hmm. belum tentu dia redoh. Dia tidak saling redoh aja, pada engkau dapat, ya sudah saya redoh. Maka ini tidak baik. Maka Allah telah menjelaskan dalam Al Quran dengan jelas hak masing-masing ahli waris. Rasulullah mengingatkan wa'atu kullah dihakin hakoh, berikanlah setiap ahli waris itu haknya dia, ya. Ini ngingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencernanya dengan baik. Karena saya lihat hmm. sekarang Subhanallah orang mempelajari ilmu matematika yang begitu sulit sinus kosinus mereka mau bisa hmm. dan mampu hmm. hanya untuk mempelajari ilmu waris yang gampang sisi matematikanya hmm. ya, jarang yang mau dan bisa dan untuk ada waktu untuk mempelajarinya Maka semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh